Ya oke okay, baik dan untuk nonton uh, videonya kami ya silahkan di subscribe channel kami di MR Siwa Production ya silahkan di like comment and subscribe dan sebelumnya thank you. dari saya si Bugis saudara. Ya jika ingin tentunya lihat video klipnya kita ketik R MRT wa ya perangkat Iya, photo shootingnya sudah ada di sini. Dziękuje terin dan hari ini satu tembang sudah berlalu buat tanda semua satu dari karya MR